Bismillahirrahmanirrahim Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi Wa ala alihi wa ashabihi Wa man tabi'ahum bi ihsanin Ila yamid din Amma ba'd Alhamdulillah Kita memuji Allah SWT Dan bersyukur kepadanya Yang telah memberikan kepada kita Begitu banyak kenikmatan Di antaranya Adalah kenikmatan Islam Dan juga iman Salawat dan salam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 Penyelenggaraan jenazah Yang sesuai dengan Tuntunan Rasulullah SAW Materi kita Adalah tentang tata cara Penyelenggaraan jenazah Yang sesuai dengan Sunnah Rasulullah SAW Hadirin yang dimuliakan oleh Allah SWT Termasuk diantara Kesempurnaan agama kita yaitu agama Islam adalah bahwasanya agama ini telah mengatur tata cara penyelenggaraan jenazah dan Rasulullah SAW telah menyampaikan tata cara tersebut kepada kita dan disampaikan oleh para Sahabat radlallahu them oleh karena itu Kewajiban seorang muslim Dan juga muslimah Adalah berpegang teguh dengan sunnah beliau Beliau s.a.w. mengatakan Alaykum bisunnati wa Sunnatil r-rasyidin Indalah kalian Berpegang teguh dengan sunnahku Dan juga Sunnah para khulafai r-rasyidin Oleh karena itu sekali lagi Seorang Muslim dan Muslimah makan dalam dia berusaha untuk berpegang teguh dan melaksanakan mengikuti Sunnah Rasulullah SAW di dalam ibadahnya. Termasuk di antaranya adalah tata cara penyelenggaraan jenazah dan yang dimaksud dengan penyelenggaraan jenazah di sini adalah dimulai semenjak Orang sakaratul maut atau seorang manusia sakaratul maut sampai dia dikuburkan sampai tata cara takziah dan juga ziarah kubur jadi di sana ada tata cara memandikan mengkafani menyolatkan membawa jenazah menguburkan jenazah. Bertakziah Dan juga tata cara berziarah kubur Ini semua adalah termasuk Penyelenggaraan jenazah Nah insyaAllah pada kesempatan kali ini Kita akan mengenal Secara global tentang bagaimana Tata, tata cara menyelenggarakan jenazah Dan ini penting Diketahui oleh seorang muslim dan juga muslimah Karena yang namanya kematian Ini sering terjadi di sekitar kita Mungkin orang tua kita yang meninggal Mungkin anak kita yang meninggal Mungkin istri atau suami kita yang meninggal Atau tetangga kita Nah ini kita harus siap sewaktu-waktu Mengenal bagaimana tata cara memandikan Bagaimana cara mengkafani, Bagaimana cara menyolatkan Menguburkan Meskipun hukumnya Fardu kifayah Yaitu apabila sudah dilakukan oleh sebagian orang Maka gugur bagi sebagian yang lain Hadirin yang dimulakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Kita mulai dengan Tata cara Mentalkin mayit Yaitu orang yang sudah mau meninggal Dalam keadaan sakaratul maut Maka disunahkan kita Untuk mentalkin Maksudnya adalah Mengajari dia Kalimat la ilaha illallah Karena Rasulullah SAW bersabda Lak'inu mautakum La ilaha illallah Indalah kalian mentalkin Mengajari Mautakum orang yang mau meninggal Di antara kalian La ilaha illallah Kalimat la ilaha illallah Dan yang dimaksud dengan mautakum di sini Adalah orang yang mau meninggal Artinya dalam keadaan Sakaratul maut Boleh mengatakan Lak'inu, indalah kalian ajarkan Ajarkan orang yang mau meninggal dengan kalimat La ilaha illallah. Dan di sini umum, apakah orang yang mau meninggal tersebut orang Islam maupun soal orang selain Islam. Orang selain Islam diharapkan di akhir hayat dia masuk Islam, mengatakan La ilaha illallah di akhir hayat sehingga dia meninggal dalam keadaan Islam. Dulu Rasulullah SAW mentalkin seorang anak Yahudi. Orang Yahudi tetangga beliau ditalkin ketika dia mau meninggal. Akhirnya dia masuk Islam sebelum dia meninggal. Dan beliau S.A.W mentalkin pamannya yaitu Abu Talib. Dan Abu Talib saat itu dia adalah termasuk orang musyrikin. Ditalkin oleh Rasulullah S.A.W. Jadi mentalkin di sini umum. Kalau kita menemukan ada tetangga kita orang kafir, orang nasrani atau orang yang lain, dan kita lihat dia dalam sekah dan sakaratul maut maka kita usahakan bisa mentalkan dia dengan harapan dia mengucapkan La ilaha illallah sebelum dia meninggal. Di dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Mankana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah Barang siapa yang ucapan terakhir yang dia ucapkan sebelum dia meninggal adalah La ilaha illallah maka dia akan masuk surga. Ucapan terakhir sebelum dia meninggal adalah kalimat La ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Menunjukkan bahasanya, orang yang mengucapkan kalimat La ilaha illallah di akhir hayatnya, ini adalah ciri dia mendapatkan khusnul khatimah. Jadi kita usahakan, meskipun orang yang mau meninggal tersebut adalah seorang pemabuk, orang yang kafir, orang Islam, orang munafik. Kita tuntun dia dengan harapan dia bisa mengakhiri hidupnya dengan kalimat yang baik ini. Dan yang dimaksud dengan mentalkin di sini adalah yang dilakukan sebelum orang meninggal. Dan tidak disyaratkan kita mentalkin setelah orang tersebut meninggal. Dan juga tidak disyaratkan untuk mentalkin. Setelah orang tersebut dikuburkan. Jadi yang dimaksud dengan mentalkin, yaitu mengajari la ilah ilallah, adalah dilaksanakan sebelum orang tersebut meninggal. Karena beliau shallallahu alaihi wasallam mengatakan mangka akhiru kalamihi. Barang siapa yang terakhir kali yang dia ucapkan, artinya dia masih hidup, adalah la ilah ilallah. Kemudian Rasulullah shallallahu alaihi wasallam yang mengatakan hadis ini beliau mempraktekkan talqin tersebut sebelum Seorang meninggal Ya ketika Rasulullah SAW mentalkan Abu Talib Itu beliau mentalkan sebelum Abu Talib meninggal Beliau mengatakan Ya Ammi Ketika Abu Talib sakit Dan sudah mau meninggal Dan saat itu Rasulullah SAW berada di sampingnya Beliau mengatakan Ya Ammi Kul la ilaha illallah Wahai pamanku katakan La ilaha illallah Kalimatan uhajula kabihah indallah Sebuah kalimat yang Aku akan berhujjah di hadapan Allah SWT untuk membelamu. Jadi talqin ini, beliau sawal selam melakukan, beliau praktekan sebelum meninggalnya seseorang, dan tidak pernah beliau mentalkin seseorang setelah beliau setelah orang tersebut meninggal atau setelah dia dikuburkan. Apabila kita sudah yakin bahwasanya orang tersebut meninggal. Maka disunahkan kita untuk menutup matanya Apabila matanya Dalam keadaan terbuka Karena Rasulullah SAW dulu Pernah ada seorang sahabat Yang bernama Abu Salamah Meninggal Dan terbuka matanya Kemudian oleh Rasulullah SAW ditutup Kemudian beliau mengatakan Inna al-ruha Iza kubidha tabi'ahul basar Sesungguhnya Nyawa apabila dicabut akan diikuti oleh penglihatannya Nyawa apabila dicabut akan diikuti oleh Penglihatannya Jadi disunahkan Setelah kita yakin bahwa orang tersebut meninggal Kita tutup matanya Kemudian setelah itu apa yang kita lakukan Setelah itu kita tutupi Maya tersebut dengan kain Kita tutupi Mayat tersebut dengan kain. Karena dulu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau meninggal, diceritakan oleh Aisyah bahasanya beliau ditutupi dengan sehelai kain. Jadi ditutupi jasadnya dengan dengan kain. Kemudian setelah itu kita berke, bersegera untuk mengurus jenazahnya. Jadi kalau sudah yakin bahasanya dia meninggal, maka kita disunahkan untuk menyegerakan mengurus jenazahnya. Rasulullah SAW bersabda Asri'u bil janazah Tidaklah kalian bersegera untuk mengurus jenazah. Ini menunjukkan disunahkan Kita untuk menyegerakan Mengurus jenazah. Kemudian apabila dia memiliki wasiat Sebelum dia meninggal Tidaklah segera untuk menunaikan wasiat tersebut dan apabila dia memiliki hutang Baik hutang tersebut kepada Allah Ataupun kepada makhluk Maka segera ditunaikan Hutang kepada Allah misalnya bernadar Mungkin orang tersebut pernah bernadar Untuk bersodakah Dan dia belum sempat menunaikannya Sampai dia meninggal Maka adalah segera ditunaikan Demikian pula hutang terhadap Manusia, terhadap makhluk yang lain. Maka ini hendaklah segera ditonekan. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, nafsul mu'min maulakatun mu bidainihi ini, hatta yuqda'anhu. Jiwa seorang mu'min, roh seorang mu'min itu terkatung-katung dengan hutangnya, sampai ditonekan, sampai dibayar hutang tersebut. Ini bagi siapa? Bagi orang yang punya hutang. Dan dia punya harta untuk membayarnya Tetapi dia tidak membayarnya Maka akan terkatung-katung hutangnya Tapi kalau dia punya hutang Dan dia ingin membayarnya akan Tetapi dia tidak memiliki kemampuan Maka orang yang seperti ini akan dibayarkan oleh Allah Subhanahu SWT Kemudian setelah itu Kita bersegera untuk memandikan mayat dan memandikan mayat Ini hukumnya adalah fardu kifayah Apabila sudah dilakukan oleh sebagian orang Maka gugur Bagi yang lain Rasulullah SAW bersabda Iqsilu bima'in wasidir Beliau mengatakan kepada Para sahabat Yang saat itu ada seorang yang meninggal Di antara sahabat Rasulullah SAW Dan saat itu dia sedang Umroh Atau sedang ihram maka boleh mengatakan bima mandikanlah dia dengan air dan juga dengan daun bidara siapa yang berhak untuk memandikan yang paling berhak untuk memandikan yang pertama adalah orang yang diberi wasiat terkadang orang yang mau meninggal berwasiat yang memandikan saya nanti adalah si fulan atau si fulan Maka yang paling berhak untuk memandikan dia adalah orang yang diberikan wasiat Dengan syarat Orang yang diberikan wasiat tersebut adalah orang yang tahu hukum-hukum memandikan Kemudian setelah itu adalah orang yang paling dekat Dengan orang yang meninggal tersebut Paling dekat nasabnya Dari segi keturunan Baik bapaknya, anaknya, kakeknya dengan syarat mereka-mereka ini adalah orang-orang yang tahu hukum memandikan Caranya tahu Dan mereka adalah orang-orang yang amanah Orang-orang yang bisa diberikan kepercayaan Bisa diberikan amanah Bisa menjaga aib Dan tidak menyebarkan aib ini kepada orang lain Dan pada asalnya Mayat laki-laki ini dimandikan oleh Laki-laki Mayat laki-laki Ini dimandikan oleh laki-laki Dan mayat wanita Dimandikan oleh wanita Boleh seorang suami memandikan, wanita, mem memandikan istrinya Dan boleh seorang istri memandikan Suaminya Karena dulu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu Yang memandikan beliau adalah Istri beliau sendiri Yaitu Asma bintu Umais Kemudian Aisyah radhiallahu anha beliau pernah berkata, "Laukuntu istakbal min amri mastabbertu, ma'qasalan Nabi ya saw. Ruri nisa'ihi." Kata Aisyah radhiallahu anhu, "Seandainya aku mengulang kembali apa yang sudah berlalu." Ini tidak akan memandikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kecuali istri-istrinya. Aisyah mengatakan seandainya aku bisa mengulang kembali apa yang sudah berlalu, ini tidak ada yang memandikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kecuali istri-istrinya. Karena saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal itu yang memandikan adalah tiga orang, yaitu Ali bin Abi Thalib, kemudian Al-Fadl ibnu Abbas, kemudian Utsama bin Zaid, semuanya laki-laki. Orang yang dekat dengan Rasulullah SAW Aisyah mengatakan seandainya Sejarah itu bisa diulang kembali Ini saya yang memandikan Rasulullah SAW adalah istri-istrinya saja Menunjukkan bolehnya Seorang istri memandikan suami Dan seorang suami memandikan istri Jadi pada asalnya Yang memandikan mayat laki-laki adalah kaum laki-laki Dan yang memandikan Seorang wanita adalah kaum wanita Kecuali suami dan istri Yang tadi kita sebutkan dalilnya Anak yang masih kecil Apabila dia meninggal dan umurnya kurang dari tujuh tahun Maka boleh dimandikan oleh laki-laki maupun wanita Anak yang masih kecil dan umurnya kurang dari tujuh tahun Artinya belum memayis Maka dia boleh dimandikan Baik oleh laki-laki maupun wanita Karena dulu Anaknya Rasulullah SAW Ibrahim Dimandikan oleh Kaum wanita Adapun kalau seorang anak kecil Yang belum balik, belum dewasa Umurnya lebih dari 7 tahun Maka kembali ke asal Kembali ke asal Tidak boleh memandikannya Kalau itu adalah anak laki-laki Maka tidak boleh memandikannya kecuali Kaum laki-laki dan kalau dia anak wanita yang lebih dari tujuh tahun Maka tidak boleh memandikannya kecuali kaum wanita Bolehkah kita memandikan orang kafir? Tidak boleh Tidak boleh kita seorang muslim Memandikan orang kafir Dan tidak boleh mengkafaninya Tidak boleh menyelatkannya Dan tidak boleh menguburkannya Kecuali dalam satu keadaan Yaitu tidak ada yang menguburkan Orang kafir tersebut kecuali kita Kecuali orang-orang Islam Maka dalam keadaan seperti itu Kita kuburkan Tanpa dimandikan, tanpa di Kafani Supaya apa? Supaya mayatnya tidak mengganggu orang lain Karena kalau dibiarkan begitu saja di atas Permukaan bumi Maka akan mengganggu orang lain Dalilnya karena Rasulullah SAW dulu Ketika perang Badar, Jasad-jasad orang-orang musyrikin Itu dilemparkan ke dalam Sumur Jasad-jasad kaum musyrikin Dilemparkan ke dalam sumur Dengan maksud supaya tidak Memudarati orang lain Jadi kalau pada asalnya Kita tidak boleh memandikan orang kafir Mengkafani Menyelatkan, menguburkan Kecuali dalam keadaan seperti ini Tidak ada yang menguburkan Kecuali kita kaum muslimin Disyaratkan ketika kita memandikan Airnya adalah air yang tohur Yang suci dan juga mensucikan Dan airnya adalah air yang mubah Artinya kita dapatkan dengan cara yang halal Kemudian ketika kita mensucikan Atau memandikan Kita mencari tempat yang aman Dari penglihatan manusia Baik berdinding dan kalau memungkinkan adalah beratap Bukan di tempat yang terbuka Dan maksudnya adalah untuk menjaga aurat dari mayat tersebut Jadi kalau kita mau mandikan Cari tempat yang kira-kira aman dari pandangan manusia Apa yang kita lakukan sebelum kita memandikan Kita usahakan kita menyiapkan terlebih dahulu Peralatan dan juga apa-apa yang diperlukan ketika kita mau memandikan Supaya apa Supaya jangan sampai ketika kita sedang memandikan Ada peralatan yang Kurang Sehingga kita harus mencari-cari terlebih dahulu Jadi sebelum kita memandikan Kita tahu apa yang diperlukan Di antaranya adalah Air Yang dicampur dengan daun bidara Dan bisa diganti dengan sabun Jadi air sabun Secukupnya Kemudian juga air yang dicampur dengan kapur barus atau kamper Kemudian juga disediakan kain lap minimal dua, ya kain lap minimal dua yang nanti akan kita gunakan yang pertama untuk beristinja, membersihkan dubur dan juga kubul jenazah. Kain yang kedua adalah digunakan untuk memandikan yaitu untuk menggosok badannya kemudian kita membutuhkan gunting yang nanti untuk menelanjangi jenazah tersebut jadi cara membuka pakaiannya bukan seperti kalau kita membuka pakaian kita biasa tapi yang lebih mudah adalah dengan mengguntingnya kemudian kain kafan bagi laki-laki, maka disediakan Tiga helai kain kafan Adapun perempuan Dewasa Maka kita membutuhkan lima potong pakaian Lima potong Pakaian Yaitu dua kain kafan Lima potong kain Dua kain kafan Kemudian gamis Kemudian yang ketiga adalah Kain untuk sebagai khimar Yaitu kerudung dan juga kain untuk sebagai sarung Jadi untuk wanita Membutuhkan lima potong Dua helai kain kafan Kemudian Kain yang digunakan fungsinya sebagai Gamis Kemudian yang, ke yang keempat adalah Kain yang digunakan untuk sebagai kerudung Kemudian yang kelima adalah Untuk sebagai sarung Ini kita siapkan semuanya sebelum kita Memulai memandikan kita taruh mayat di atas tempat yang agak agak tinggi misalnya di atas papan. Kemudian diusahakan posisi mayat tersebut miring yaitu miring ke arah kakinya. Supaya apa? Supaya air yang kita guyurkan ini bisa langsung meninggalkan tempat. Jadi misalnya di situ ada sisa-sisa darah atau ada Sisa-sisa kotoran yang keluar dari depan Maupun dari belakang Ini kalau diguyur langsung meninggalkan tempat Jadi diusahakan Keadaan mayat saya itu dalam keadaan miring Jadi papanya miring Kemudian kita memulai Memandikan mayat Dengan cara Membersihkan Bagian depan dan juga belakang Itu kemaluan Dan juga bagian belakang yang dinamakan dengan beristinja Kita bersihkan Caranya bagaimana Kita angkat sedikit kepalanya Kemudian kita peras perutnya Supaya apa? Supaya kotoran yang awalnya Yang sudah siap untuk keluar Ini segera keluar Karena ditakutkan nanti setelah dikavani Dia akan keluar Jadi sebelum dikavani kita sudah bersihkan dulu Kira-kira yang sudah mau keluar itu dibersihkan Ya diperas Kemudian setelah itu Kita guyur dengan air Oh ya, sebelum kita mulai Mandi tadi, jadi kita telanjangi dulu Kita telanjangi dulu mayatnya Caranya bagaimana Pertama Mayat tersebut ditutup dengan Kain antara lutut Sampai pusarnya jadi lutut sampai pusar Lutut sampai pusar Ini ditutup dengan kain Baik laki-laki maupun wanita Dan diusahakan Kainnya agak lebar Kemudian setelah itu Kita lepas baju dalamnya Baju yang dia pakai ketika dia meninggal Dilepas Semuanya dengan apa? Dengan gunting Jadi digunting bagian pinggirnya kemudian dilepas. Demikian demi pula pakaian bawahnya juga dikunting. Kemudian dilepas. Jadi yang ada sekarang tinggal kain yang menutup antara pusar dengan dengan lutut. Nah, setelah itu kita mulai dengan istinja yang tadi kita sebutkan sifatnya. Ya, kita peras perutnya. Kemudian kita guyur bagian depan dan juga belakangnya. Kemudian kita bersihkan dengan Lap yang tadi kita Kita gulung di tangan kita Ya, Jadi lapnya digulung di tangan kita Kemudian kita gunakan untuk Membersihkan bagian depan dan juga belakang Diguyur Sampai tidak ada warna pada air yang keluar Artinya sudah bersih Apabila masih ada warna Berarti masih kotor Tapi kalau sudah tidak ada warna terus kita guyur dan kita bersihkan dengan kain. Nah, kalau sudah bersih tidak ada warnanya maka berarti sudah bersih. Nah, baru setelah itu kita mulai dengan memandikan jenazah. Jadi setelah beristinja, kita bersihkan kemaluannya dan juga bagian belakangnya. Baru setelah itu, setelah itu kita memandikan. Kita mengucapkan kita berniat dalam hati kita Kemudian mengucapkan basmalah Bismillah Kemudian setelah itu kita mewudhukan Seperti kalau kita wudhu Ketika mau sholat Jadi dimulai dengan Telapak tangan Kita bersihkan Tiga kali kanan, kemudian tiga kali kiri Kemudian setelah itu kita membasuh wajahnya Ketika membasuh wajah Maka kita menutupi bagian hidung dan juga Mulutnya, kita tutupin Karena apa? Supaya air tersebut tidak masuk ke dalam Hidung dan juga mulutnya Kemudian kita Mengumur-ngumurkan dia Jadi termasuk membasuh wajah adalah berkumur-kumur Dan juga Memasukkan air ke dalam hidung Apa yang kita lakukan? Apakah kita memasukkan air ke dalam mulutnya Dan juga hidungnya? Jawabannya tidak Ketika kita ingin Melakukan e, Mengumur-ngumuri jenazah ini Dan juga memasukkan air ke dalam hidungnya Maka yang kita lakukan adalah membasahi kain Kemudian kita bersihkan giginya Jadi bukan dimasukkan air Bukan Kita basahi kain, kemudian kita bersihkan giginya Dan juga kita bersihkan Apa yang ada di dalam hidungnya Cukup dengan itu saja Jadi bukan dimasukkan air ke dalam mulut Ataupun hidung Kemudian setelah itu kita membasuh tangannya tiga kali, yang kanan, kemudian yang kiri tiga kali, kemudian e, kepalanya sekali, kemudian setelah itu kakinya, yang kanan tiga kali, kemudian yang kiri tiga kali. Setelah kita membutuhkan, baru setelah itu kita memandikan, seperti kalau kita mandi wajib. Dimulai dengan bagian kanan tubuh Dimulai dengan bagian kanan tubuh Kita mulai dari kepala Dia dalam keadaan terlentang Dimulai dari kepalanya Kemudian Lehernya bagian kanan Kemudian bahunya bagian kanan Kemudian ke bawah ke tangan Kemudian dada Kemudian perut Paha Kemudian betis dan terakhir adalah Kaki bagian bawah Ini bagian kanan dulu kita Mandikan, kita guyur dengan air Kemudian setelah itu Kita miringkan mayat tersebut Karena yang baru kita basah adalah Bagian atasnya saja tadi Kita miringkan Ke arah kiri Jadi kita miringkan ke arah kiri Kemudian baru kita bersihkan punggung bagian belakangnya. Kita miringkan ke arah kiri. Kemudian kita bersihkan bag, e, punggung bagian belakangnya. Dan ketika kita memiringkan, maka diusahakan hati-hati. Jangan sampai kita membuka aurat mayat tersebut. Karena tadi kita sebutkan bahwasanya mayat ditutupi auratnya, aurat yang besar dari per, dari pusar sampai lutut. Ketika kita miringkan, jangan sampai nanti kelihatan bagian belakangnya. Oleh karena itu, ketika kita mau memiringkan, ini kainnya agak digeret, agak diseret ke arah kanan. Supaya apa? Supaya ketika miringkan e, begini, maka tetap menutupi bagian belakangnya. Baru setelah itu kita guyur punggung bagian belakang, atau badan bagian belakang itu punggungnya. Berarti kita sudah menyelesaikan bagian kanan badan Setelah itu kita kembalikan lagi Baru setelah itu kita memandikan bagian kirinya Kita mulai dari atas Kemudian leher Kemudian seterusnya Tangan Dada bagian kiri Punggung bagian kiri Paha Betis sampai ke Kaki bagian kanan Ke bagian kiri Kemudian setelah itu kita balik Kita miringkan ke arah kanan Dan kita bersihkan punggungnya Berarti kita sudah menyelesaikan Mandi yang pertama Ini adalah kewajibannya Jadi minimal ketika kita memandikan Adalah kita memandikan sekali Dan sunnahnya tiga kali Sunnahnya Kita melakukannya tiga kali kalau misalnya masih dirasa diperlukan Karena misalnya kotor, kotorannya terlalu banyak Maka boleh ditambah Lebih dari tiga kali Empat kali, lima kali Sampai tujuh kali maksimal Dan disunahkan Ketika kita memandikan Beberapa kali Itu yang terakhir kali Menggunakan air yang bercampur dengan kamper Adapun yang pertama, yang kedua, yang ketiga dan seterusnya maka dengan air yang dicampur dengan daun bidara atau kalau misalnya tidak ada daun bidara bisa diganti dengan air sabun yang jelas sunnahnya terakhir kali itu menggunakan air kamper dan disebutkan oleh para ulama diantara faedahnya kamper ini karena air kamper ini lebih memadatkan jasad, badan kemudian dia mendinginkan Kemudian yang ketiga karena wanginya lebih lebih awet. Jadi ini adalah cara bagaimana kita memandikan mayat cukup sederhana. Ya dimandikan terlebih dahulu diwudukan, kemudian setelah itu dimandikan. Dimulai dengan badan bagian kanan, setelah itu badan bagian kiri. Setelah kita memandikan Kemudian setelah itu kita Mengeringkannya, itu dengan handuk Dan membersihkan Sebagian tubuhnya Kalau seorang laki-laki dan dia memiliki kumis Maka dipotong kumisnya, dipendekkan Kalau kukunya panjang Maka dipotong kukunya Dan untuk wanita Maka disunahkan Rambutnya ini dibagi menjadi Tiga kepang Dibagi menjadi tiga kepang. Kemudian diletakkan di belakangnya. Apabila tidak memungkinkan untuk memandikan jenazah. Karena tidak adanya air. Atau takut seandainya dimandikan nanti mayatnya akan terpotong-potong. Misalnya karena mayatnya ini adalah mengidap penyakit kusta. Atau dia meninggal karena terbakar Sehingga ditakutkan Apabila dimandikan Maka akan memudarati jasadnya Maka dalam keadaan seperti ini Kita tayamumkan Tidak dimandikan Tetapi ditayamumkan Caranya bagaimana Caranya adalah dengan e, Mengusapkan Tangan kita ke tanah Kemudian kita usapkan ke Mukanya dan juga ke Telapak tangannya Menggunakan Tangan kita Jadi kita usapkan tangan ke tanah Kemudian kita usapkan ke Mukanya dan juga telapak tangannya Dan tidak perlu dimandikan Demikian pula apabila misalnya Mayat tersebut adalah seorang Wanita Dan yang ada di sekitarnya Semuanya laki-laki Bukan suaminya Tidak ada suaminya Maka dalam keadaan seperti ini dia mendapatkan udur untuk tidak dimandikan, tetapi ditanya mumi. Sebaliknya, apabila yang meninggal adalah seorang laki-laki, sementara di sekitarnya hanya wanita dan tidak ada istrinya maka dalam keadaan seperti ini dia mendapatkan udur untuk tidak dimandikan. Jadi hanya sekedar ditanya mumi saja. Dengan demikian kita sudah menyelesaikan tahapan yang pertama Yaitu memandikan mayat Kemudian yang selanjutnya adalah mengkafani Dan hukumnya adalah fardu kifayah Apabila sudah dilakukan oleh sebagian orang Maka kewajiban ini gugur bagi yang lain Disyaratkan kainnya adalah kain yang menutupi badan Artinya tidak terlalu tipis Sehingga bisa kelihatan Apa yang ada di belakangnya Dan disunahkan Warna dari kain kafan tersebut Adalah berwarna putih Karena Rasulullah SAW bersabda Ilbasu min thiabikum al fa Fainnaha khairu Min khairi thiabikum Wa kafinu biha mautakum Kata beliau SAW Indahlah kalian memakai pakaian yang berwarna putih Karena sungguhnya dia adalah pakaian yang paling baik bagi kalian Dan hendaklah kalian mengkafani dengan kain putih Orang-orang yang meninggal di antara kalian Menunjukkan bahasa sunnahnya Kita mengkafani dengan kain putih Bagi laki-laki Maka kita membutuhkan tiga helai pakaian Tiga helai kain Tiga helai kain kafan Karena dulu Rasulullah SAW Ketika beliau dikafani Beliau dikafani dengan tiga helai Kain kafan Bagaimana cara mengkafaninya Kita menaruh Tiga kain kafan ini e, Bagi laki-laki Maka kita siapkan tiga kain kafan ini Disiapkan secara bertumpuk Jadi tiga lapis Bertumpuk Tiga kain kafan Kemudian setelah itu kita bawa mayatnya ke, ke tempat tersebut Dan ditaruh di atasnya Ditaruh persis di atas Tiga kain kafan tersebut Baru setelah itu Kita tutup satu persatu Tentunya kita mulai dari Kain kafan yang paling tinggi Yang paling atas Kita mulai dengan Kain kafan yang ada di bagian kiri mayat Kita tutupkan Kemudian kita letakkan di bagian Kanan badan mayat tersebut Baru kemudian setelah itu adalah Kain yang berada di sebelah kanan Jadi kain yang berada di sebelah kanan Posisinya ada di atas Kain yang berada di sebelah kiri Demikian Ini adalah kain yang berada di paling atas Kemudian setelah itu yang bawahnya Demikian pula Jadi Kain bagian kiri kita tutupkan terlebih dahulu Kemudian setelah itu bagian kanan Demikian pula Kain yang paling akhir Setelah itu baru kita ikat Ya kita ikat e, Bagian kepala Di atas kepala ini kita ikat Kemudian bagian kaki Kemudian bagian badannya Ya kita ikat Kemudian Perlu kita Perhatikan Bahwa cara mengikatnya adalah ikatan yang hidup Karena nanti ketika kita menguburkan kita, kita, Ketika kita masukkan ke dalam liang lahat Maka ikatan ini akan dilepas Jadi itu adalah mengikat sementara Supaya apa? Supaya nanti ketika, ketika kita pikul Ini tidak terlepas Kain kafanya Jadi diikat sementara Dengan tali ikat yang hidup Yang kira-kira mudah untuk di Lepas ketika kita sedang Ketika kita nanti akan menguburkan dia Dan letak ikatannya Bagusnya ditaruh di sebelah kiri Yang letak ikatannya ketika kita mengikat Itu jangan di tengah Dan juga jangan di sebelah kanan Tetapi ditaruh di bagian kiri Kenapa? Karena nanti kalau mayat dikuburkan Nanti dia akan dimiringkan Ke kanan Memiring ke, kanan, memiring ke kanan Artinya apa? Badan bagian kanan nanti akan berada di bawah Baga, b, e, Badan bagian kanan Akan berada di bawah Jadi sebisa mungkin Tali ikatan tersebut berada di atas Yaitu di bagian kiri Sehingga nanti mudah kita untuk Melepasnya Ini adalah Cara untuk mengkafani mayat laki-laki Kalau wanita bagaimana? Kalau wanita, tadi kita sampaikan Kita membutuhkan lima potong kain Dua kainnya adalah dua kain kafan Bentuknya persis seperti Yang dimiliki oleh laki-laki Yaitu mayat laki-laki Kemudian gamis Dan yang dimaksud dengan gamis ini adalah kain Yang fungsinya sebagai gamis Jadi bukan gamis Artinya daster yang dipakai oleh seorang wanita yang masih sehat, masih hidup? Bukan jadi maksudnya adalah kain kafan yang nanti kita fungsikan sebagai gamis demikian pula kerudung bukan berarti kita mem membeli kerudung yang baru misalnya, bukan tapi maksudnya adalah, adalah kain kafan yang nanti kita fungsikan sebagai kerudung, demikian pula yang dimasukkan dengan sarung adalah kain kafan yang fungsinya nanti sebagai sarung jadi dua kain atau dua helai kain kafan pertama ditaruh, ditaruh terlebih dahulu, ya, pertama dan kedua. Baru setelah itu di atasnya ditaruh kain kafan yang fungsinya sebagai sebagai gamis. Jadi nanti dipakaikan kepada jasad wanita tersebut. Caranya bagaimana? Kain kafan yang fungsinya sebagai gamis tadi itu dilobangi bagian tengahnya untuk tempat masuknya e, kepala jadi nanti kainnya dibagi menjadi dua ya kain dibagi menjadi dua bagian tengahnya ini dilobangi untuk dimasukkan ke kepalanya sehingga tertutupi bagian bawah dan juga bagian atasnya ini fungsinya sebagai gamis kemudian di atasnya adalah kain yang fungsinya sebagai sarung. Jadi kain kafan fungsinya sebagai sarung. Jadi untuk menutupi badan bagian bawah dari wanita tersebut. Ini dibentuk seperti sarung ya. Kemudian dipakaikan gamis tadi. Kemudian yang terakhir adalah dipakaikan apa? kerudungnya. Jadi kain kafan kemudian yang digunakan untuk menutupi bagian kepalanya dan menutupi lehernya. Nah setelah itu baru ditutup dengan dua helai kain kafan yang tadi kita sebutkan. Caranya sama ketika kita mengkafani laki-laki, yaitu ditutup bagian kiri terlebih dahulu, baru setelah itu bagian kanan. Kemudian yang kedua bagian kiri terlebih dahulu, setelah itu bagian kanan. Setelah itu baru, di, baru diikat. Ini adalah cara untuk mengkafani mayat wanita yang sudah dewasa, adapun anak kecil yang masih berumur kurang dari tujuh tahun, untuk laki-laki maka cukup dengan satu kain kafan saja, untuk laki-laki maka cukup dengan satu kain kafan saja, dan boleh ditambah menjadi tiga kain. Adapun anak wanita yang masih berumur kurang dari tujuh tahun, Maka menggunakan Kain kafan yang digunakan untuk Fungsinya sebagai gamis Satu Kemudian menggunakan dua kain kafan Jadi untuk wanita atau anak wanita yang umurnya Kurang dari tujuh tahun Menggunakan tiga potong Yang pertama Adalah Kain kafan yang fungsinya sebagai gamis Kemudian dua potong sebagai Penutup Sebagai lafafah Sebagai penutup. Dengan demikian, kita sudah melakukan tahapan yang kedua yaitu mengkafani mayit. Masuk kita kepada tahapan yang ketiga yaitu mensolatkan jenazah. Dan menyalatkan jenazah ini hukumnya juga fardu kifayah. Dan dia memiliki keutamaan yang besar. Dan pahala yang besar. Rasulullah SAW bersabda, "Man shahid al hatta yusallahu alaiha falahu kirat, waman shahida hatta tufan falahu kiratan. Qila ya Rasulullah, wamal kiratan qala misal jabalain al adimein. Barangsiapa yang menghadiri jenazah sampai disolatkan, maka dia mendapatkan satu kirat." Dan berang siapa yang menghadiri jenazah Sampai dia dikuburkan Maka dia akan mendapatkan dua kirot Boleh ditanya Apa yang dimaksud dengan dua kirot Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab Pahalanya seperti Dua gunung yang besar Dua gunung yang besar Ini adalah pahala bagi orang yang menyalatkan Sampai dia menguburkan jenazah Jadi pahalanya adalah pahala yang besar dan syarat untuk melakukan sholat jenazah Di antaranya adalah menghadap kiblat Sebagaimana kalau kita Sholat-sholat yang lain Demikian pula harus menutup aurat Demikian pula kita harus Dalam keadaan bersuci Dan disyaratkan Jenazahnya ada di hadapan kita Apabila jenazahnya ada di daerah tersebut Maka harus berada di depan kita Kemudian rukun-rukunnya Rukun-rukun dari sholat jenazah ini Yang pertama adalah berdiri Apabila kita mampu Kemudian yang kedua Di antara rukun-rukun sholat jenazah Adalah membaca takbir Empat kali Membaca takbir empat kali Ini merupakan rukun Sholat jenazah Artinya Kalau kita tinggalkan Maka tidak sah sholatnya di antara rukunnya adalah membaca Al-Fatihah Yang dibaca setelah kita membaca takbir yang pertama Kita membaca Al-Fatihah Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan La solata liman lam yakra' bifatihatil kitab Tidak ada solat, tidak sah solat seorang Yang tidak membaca Al-Fatihah Ini termasuk rukun Termasuk ketika kita solat jenazah Kemudian di antara rukunnya kita membaca solawat Salawat untuk Rasulullah SAW. Kapan dibaca? Setelah takbir yang kedua. Lafalnya sama kalau kita sedang bertasyahud. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama salli taala ibrahim wa ala ali Ibrahim inna kahamid majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barak taala ibrahim wa ala ali Ibrahim inna kahamid majid. Dibaca kapan? Setelah takbir yang kedua. Rukun yang ketiga. Adalah mendoakan Si mayit. Kapan kita berdoa? Setelah takbir yang ketiga Dan afdalnya Kita membaca doa yang sudah pernah Diajarkan oleh Rasulullah S.A.W Di sana ada beberapa doa Yang sudah diajarkan oleh Rasulullah S.A.W Yang kita baca ketika kita Sedang sholat jenazah Di antaranya Adalah Allahumma gfir li hayyina Wa mayyitina wa syahidina wa gaibina Wasaghirina wa kabirina Wa zakharina wa unthana Allahumma innahu Man ahyaitahu minna fa ahyih ala al-islam Wa man tawafaitahu minna Fatawafahu ala al-iman Allahumma la tahrimna ajrahu Wa la tudhillana ba'dahu Ini pernah diajarkan oleh Rasulullah SAW Ini kalau bisa kita hafal Atau doa yang lain Seperti Allahumma ghafirulahu warhamhu Wa afi wa a'fu'anhu wa akram nuzulahu wa was'a madqalahu wa kasalahu bil ma'i wa thalji wal barad wa naqihi min al khataaya kama yunaqqa thawbul abyad min ad-danas dan seterusnya ini adalah pernah dibaca oleh Rasulullah SAW kalau bisa kita hafal maka ini lebih afdal tentunya tapi kalau misalnya kita tidak hafal Maka kita bisa membaca doa semampu kita Bisa membaca doa semampu kita Jadi ketidakhapalan kita dengan doa tersebut Jangan menghalangi kita untuk tidak sholat jenazah Karena Alhamdulillah seandainya kita tidak menghafal apa yang Pernah diajar oleh Rasulullah SAW Berupa doa untuk si mayit Maka kita bisa berdoa dengan kemampuan kita Sesuai dengan kemampuan kita Kita mengatakan Ya Allah ampunilah dia Allah marhamu ya Allah Berikanlah rahmat kepadanya Boleh Yang jelas Termasuk rukun Di antara rukun-rukun solat jenazah Adalah kita membaca doa Mendoakan untuk orang yang Kita solatkan Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda Iza sallaitum alal mayyit Fa'akhlisul lahud du'a Apabila kalian menyulatkan jenazah Maka adalah kalian mengikhlaskan Doa untuknya Menunjukkan bahasanya Mendoakan Kepada simai ketika kita sholat jenazah Ini adalah termasuk rukun Di antara rukun-rukun sholat jenazah Kemudian di antara rukun-rukun sholat jenazah Adalah dilakukan dengan tartib Dengan berurutan Jadi al-fatihah dulu Takbir, kemudian salawat Kemudian takbir, kemudian doa Kemudian takbir, setelah itu kita Salam Di antara rukun sholat jenazah Adalah mengucapkan salam jadi salam, ini termasuk rukun Apa yang disunahkan Yang dianjurkan ketika kita Salah jenazah, mengangkat tangan Mengangkat tangan, ini adalah termasuk Hukumnya sunnah Bukan rukun, bukan syarat, bukan Kewajiban, artinya seandainya Kita mengucapkan takbir saja Allahu Akbar Tanpa kita mengangkat tangan, kita boleh Karena mengangkat tangan Ini hukumnya sunnah Artinya apa? Afdolnya kita mengangkat tangan Seandainya kita tidak mengangkat tangan Maka tidak Tidak membatalkan sholat kita Kemudian diantara sunnahnya Kita membaca A'udzubillahimina syaitanirajim Sebelum kita membaca Al-Fatihah Dan tidak disunahkan Sebelum membaca Al-Fatihah Untuk membaca istiftah Jadi sholat jenazah tidak ada Istiftah Tidak ada doa iftitahnya jadi tidak perlu kita membaca Allahumma ba'id Allah Atau lafad yang lain dari doa istiftah Jadi langsung setelah kita membaca Hukumnya sunnah Baru setelah itu kita membaca Al-Fatihah Disunahkan kita meletakkan Kedua tangan kita di atas dada Seperti kalau kita solat biasa Ini hukumnya sunnah bukan rukun Demikian pula disunahkan kita untuk menolehkan wajah kita, jadi menolehkan wajah ini hukumnya sunnah adapun mengucapkan salam, maka ini rukun seandainya kita mengucapkan salam saja salamualaikum tanpa kita menolehkan wajah kita, maka solatnya sah jadi menolehkan wajah ini harus kita bedakan dengan mengucapkan salam, mengucapkan salam adalah rukun adapun menolehkan wajah maka ini hukumnya sunnah Apabila kita sholat berjenazah Dengan berjamaah Maka imam Posisinya apabila jenazahnya Ada laki-laki Dia menghadap ke kepala Menghadap ke kepala Jenazah tersebut Apabila jenazahnya laki-laki Dan kalau jenazahnya wanita Maka menghadap ke bagian tengah Dan disunahkan Sof yang ada di belakang itu dibuat tiga sof Ya disunahkan Dibuat tiga sof Apabila memungkinkan Ini adalah sunnah Demik, Dengan demikian Kita sudah menyelesaikan e, Tahapan yang ketiga Yaitu apa Yaitu menyelatkan jenazah Jadi caranya seperti itu mudah Ya mudah Untuk melaksanakan sholat jenazah Bagaimana kalau kita ketinggalan Solat jenazah Artinya imam sudah takbir yang kedua Atau ketiga Apakah ketika dia salam Kita ikut salam Atau kita menyempurnakan Jawabannya kita menyempurnakan Jadi kalau kita Ketinggalan solat jenazah Artinya kita baru masuk pada Takbir yang kedua atau yang ketiga Ketika imam salam Kita tidak ikut salam akan tapi kita menyempurnakan takbir kita dengan segera, dengan cepat. Ya, sebelum mayat tersebut diangkat. Jadi kalau kita ketinggalan maka kita sempurnakan. Takbirnya kita sempurnakan sesuai dengan apa yang kita tinggalkan. Setelah itu, setelah kita me menyalatkan jenazah, maka kita mengangkatnya untuk dibawa kekuburan dan ini hukumnya juga fardu fayah dan kita dianjurkan dan pahalanya besar bagi orang yang melakukannya dan sunnahnya kita mengangkatnya dengan leher kita di pinggul ini sunnahnya kita bawa ke sana dengan kita pinggul tapi kalau misalnya kuburannya terlalu jauh sehingga kalau kita pinggul makanya akan sangat menyusahkan boleh kita bawa dengan dengan kendaraan Yaitu dengan mobil Dan disunahkan kita menyegerakan Menyegerakan ketika kita berjalan Dan bukan Melambat-lambatkan Jadi sunnahnya justru malah kita Segera, cepat membawanya Karena Rasulullah SAW bersabda Asri'u biljanazah Fa'in takun salihatan fa Fa'khairun tuqaddimunaha ilaih Wa'in takun siwa fa Fa'sharrun tada'unahu Min rikaw bikung. Kata Rasulullah SAW, 'Indahlah kalian bersegera untuk mengurus jenazah, karena apabila jenazah tersebut adalah jenazah yang saleh, maka kalian menyegerakan dia untuk mendapatkan pahalanya. Dan apabila jenazah tersebut adalah yang selain itu, artinya tidak saleh, maka kalian bersegera untuk menghilangkan kejelekan dari leher-leher kalian. Maksudnya apa? Apabila jenazahnya itu adalah jenazah yang tidak saleh, maka kalian bersegera untuk melepaskan diri dari ketidaksalehan dia atau kejelekan dia. Jadi disunahkan kita menyegerakan mengangkat jenazah, berjalan untuk mengangkat jenazah membawa jenazah ke kuburan. Tetapi bersegera di sini bukan berarti kita berlari kencang bukan. Tapi maksudnya adalah bersegera yang masih ada ketenangan di situ. Jadi bersegera tetapi masih ada ketenangan di dalamnya. Jadi bukan berarti kita berlari kencang bukan. Kemudian ketika kita mengangkat jenazah atau memikul jenazah, membawa jenazah maka tidak boleh kita mengeraskan suara. Dan mengeruaskan mengeraskan suara di sini termasuk mengeraskan suara dengan zikir. Dengan mengatakan la ilaha illallah, la ilaha illallah atau membaca Al-Qur'an atau membaca doa yang lain. Maka tidak disunahkan kita mengeraskan suara ketika membawa jenazah. Jadi yang kita lakukan adalah mengangkatnya dengan diam dan masing-masing bertafakur, memikirkan bahwasanya dia nanti akan seperti ini. Tanpa ada suara, tanpa ada yang yang lain meskipun suaranya adalah suara zikir. Dan untuk wanita maka menurut sebagian ulama tidak boleh dia mengikuti jenazah Para ulama berbeda pendapat tentang wanita. Apa hukumnya dia mengikuti jenazah. Ada di antara mereka mengatakan haram hukumnya. Dan ada di antara mereka yang memakruhkan. Di antara dalil mereka adalah ucapan Ummu Atiyah. Seorang sahabat. Wanita boleh mengatakan, Nuhina anittiba'il janais. Walam ya'zim alaina. Kata beliau, kami dulu yaitu kaum wanita di zaman Rasulullah SAW Dilarang untuk mengikuti jenazah Dan para ulama berbeda pendapat ketika mereka mengartikan Walam ya'zim alayhina, itu maksudnya apa? Ada yang mengatakan, ini menunjukkan bahasanya Larangan di sini bukan larangan diharamkan Tapi larangan di sini adalah larangan makruh Dan ada di antara mereka mengatakan Bahasanya ucapannya adalah Pendapat dari Ummu sendiri Pendapat pribadi atau Icetihad Pribadi Alakulihal Para ulama berbeda pendapat Ada yang mengatakan makruh Ada yang mengatakan diharamkan Kenapa mereka mengatakan diharamkan Karena yang namanya wanita Ini mereka sangat lemah hatinya Sehingga dikhawatirkan Apabila dia mengikuti jenazah Suaminya Jenazah orang tuanya akan terjadi perkara yang diharamkan Seperti misalnya meratap Membuat kesedihan yang berlarut Bahkan bisa sampai dia meninggal Karena dia Sangat bersedih hati Oleh karena itu dilarang Dan betapa banyak kita lihat Yang seorang istri mengikuti, jas, mengikuti jenazah suaminya Dan dia Pingsan dan tidak kuat Untuk melihat pemandangan tersebut Oleh karena itu Sebagian ulama' melarang dan mengharamkan seorang wanita untuk mengikuti jenazah. Makanya para salaf kita dulu bahkan mereka sangat keras. Ada di antara mereka yang berwasiat sebelum meninggal, supaya apabila jenazahnya sudah dikeluarkan dari rumah, pintu rumah segera ditutup. Artinya tidak boleh wanita keluar dari rumahnya. Beliau berwasiat supaya jangan ada wanita yang mengikuti jenazahnya. Dan tidak ada nukilan riwayat yang sahih bahawa saya dulu para sahabat dari kalangan wanita, mereka mengikuti jenazah. Ya tidak ada para sahabat dari kalangan wanita, sahabat Rasulullah SAW dari kalangan wanita, yang mereka mengikuti jenazah. Oleh karena itu, lebih hati-hatinya bagi kaum muslimah, kaum wanita muslimah, maka hati-hatinya tidak mengikuti jenazah dan tetap berada di dalam rumahnya. Kemudian setelah itu kita menguburkan mayat Setelah sampai di kuburan Kita menguburkan mayat Sunnahnya Kuburan tersebut Semakin dalam semakin bagus Dan semakin luas Semakin bagus Karena Rasulullah SAW pernah bersabda Ehferu <tuh -tuh> wa awsi'u Dalah kalian menggali kuburan Dan luaskanlah Dalam sebuah riwayat Wa'a'miku <tuh -tuh> Dan adalah kalian perdalam Ini menunjukkan bahawa semakin dalam Kuburan tersebut dan juga semakin luas Maka semakin bagus Ketika kita Menguburkan seorang wanita Atau jenazah wanita Maka disunahkan ditutupi Ya ketika kita menguburkan Sunahnya ditutupi Tempatnya Supaya kalau terjadi sesuatu Tidak terbuka atau tidak terlihat auratnya Ketika kita memasukkan Atau meletakkan Jenazah ke dalam liang lahat Maka kita membaca wa ala millati rasulillah Bismillah ala millati rasulillah Ini sunahnya Kemudian setelah kita Turunkan mayat Maka kita masukkan ke dalam liang lahat Liang lahat Ini adalah liang yang berada di, di kuburan paling bawah dan letaknya berada di arah kiblat. Ini dinamakan dengan liang lahat. Ya setelah ditaruh di sana maka kita miringkan ke arah kanan. Artinya bagian kanan tubuh itu berada di bawah. Jadi mayat ditaruh di liang lahat. Jadi liang lahat adalah liang yang berada di dasar kuburan yang posisinya berada di arah kiblat. Ini fungsinya adalah untuk menaruh mayat. Ditaruh di dalam liang lahat tersebut dalam keadaan miring ke kanan. Jadi miring ke kanan menghadap kiblat. Jadi kalau kiblat ke arah sana, maka miring, miring kanan seperti ini. Ya miring kanan seperti ini dan diusahakan mepet ke bagian kiblatnya, ke arah kiblatnya. Supaya apa? Supaya nanti mayat tidak jatuh seperti ini. Ya, dimepetkan. Kemudian di belakangnya ditaruh tanah, diganjal dengan tanah supaya apa? Supaya tidak jatuh seperti ini. Jadi disahkan bisa miring ke arah kanan dan kepalanya diganjal dengan sesuatu, bisa dengan batu atau dengan tanah yang ditinggikan supaya tidak terlalu patah. Baru setelah itu liang lahat tersebut ditaruh dengan ditutupin dengan batu bata yang terbuat dari tanah, jadi tanah batu bata yang belum dibakar, masih berupa tanah yang padat, yang keras. Ditutupin, baru setelah itu di e, sela-sela yang ditaruh e, tanah, nah, baru setelah itu ditutupi dengan, e, di, apa, ditutup dengan dengan tanah, ditimbun dengan dengan tanah. Setelah selesai, maka kita buat gundukan di atas kuburan tersebut, dan sunnahnya dibentuk seperti punuk onta. Ya, dibentuk seperti gunung, seperti punuk onta, karena dulu eh, makam Rasulullah Sallam dan sampai sekarang demikian pula makam Abu Bakar dan juga Umar bin Khattab bentuknya seperti itu. Jadi bentuknya seperti punuk onta, bukan kotak. Kotak juga boleh, tetapi sunnahnya yang Abdullah adalah seperti punuk onta. Kemudian setelah itu ditaruh batu satu di arah kepala. Ditaruh batu satu di arah kepala dan sebagian mengatakan boleh. Ditaruh batu dua. Untuk mengetahui awal dan juga akhir dari kuburan tersebut. Dan kuburannya tanpa ditulis nama. Tidak perlu dikasih nama atau tanggal lahir, tanggal wafat. Atau ditulis ayat Quran, hadis. Karena Rasulullah s.a.w. melarang kita untuk menulis di atas kuburan Demikian pula Dilarang untuk membangun di atas kuburan Ya setelah kita kuburkan Kita tinggikan satu Dan e, e, Gundukan tadi setinggi satu jengkal saja Tidak boleh lebih dari itu Dan tidak boleh kita membangun di atas kuburan Karena Rasulullah s.a.w. melarang dari Membangun di atas kuburan Dalam sahih muslim dari hadisnya Jabir Bahasanya Rasulullah SAW melarang kita Untuk membangun di atas kuburan Oleh karena itu Rasulullah SAW Ketika beliau menguburkan Sebagian keluarga beliau Khadijah misalnya Atau Hamzah Uthman bin Math'un, Ibrahim Anak beliau Kumdan Ruqayyah, Ummu Kulthum Zainab bin Tuhu Zainah Mereka adalah orang-orang yang paling dekat Dengan Rasulullah SAW, istri beliau sendiri Anak beliau sendiri tetapi tidak tidak diriwayatkan Tidak ada riwayat Bahasanya beliau Menulis nama di atas kuburan mereka Ataupun membangun di atas kuburan mereka Baru setelah itu Kita sebagai tetangga Atau sebagai teman Disunahkan kita untuk bertakziah Yaitu Menghibur datang ke Ahli mayat, keluarga mayat Keluarga mayat Dan Dan Memberikan hiburan kepada mereka, dengan diingatkan bahasanya adalah takdir dari Allah Subhanahu Wa Taala. Bahasanya kita semua akan meninggal dan mendoakan bagi orang yang sudah meninggal tersebut dengan mukhvirah, dengan rahmat, dengan ampunan, dengan kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Dan disunahkan kita membaca kalimat yang pernah diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya adalah لِلَّهِ مَا أَخَذَ وَلَهُ مَعَاطَ وَكُلُّ شَيْءٍ إِنْ دَهُ بِأَجَلِ مُسَمَّى. Ini adalah bagi Allah, -Allah untuk mengambil dan bagi, e, hak bagi Allah untuk memberi dan segala sesuatu di sisi Allah Swt dengan ajal yang sudah ditentukan. Jadi segala sesuatu ada ajalnya. Mereka juga ada, ada ajalnya, kita juga ada ajalnya. Jadi ini yang dimaksud dengan bertakziah. Kita datang ke keluarga mayat, kemudian kita menghibur mereka dan pahalanya besar. Pahala yang kita datang ke sana untuk bertakziah ini adalah pahalanya besar. Kemudian kita disunahkan membuatkan makanan bagi orang yang ditinggalkan, bagi keluarga mayat. Karena dulu Ja'far bin Abi Talib ketika beliau meninggal, Rasulullah SAW menyuruh para sahabat untuk membuatkan makanan bagi Bagi keluarga Ja'far. Boleh mengatakan, Isna'u li ali Ja'farah ta'aman. Wa inna hu kat Ja'hum ma'yu shilohum. Kata beliau SAW, hendaklah kalian membuat makanan bagi keluarga Ja'far, karena telah datang kepada mereka apa yang menyebabkan mereka. Ini sunahnya ketika kita bertakziah. Kita datang ke sana menghibur dengan kalimat kalimat yang baik. Kita ingatkan dengan ayat-ayat tentang keutamaan sabar. Kita ingatkan dengan hadis, kita ingatkan dengan e, beriman dengan takdir, bertawakal kepada Allah. Dan kita ingatkan bahwa semua ini ada hikmahnya. Kita semua juga akan kembali ke sana dan seterusnya. Ya kita ucapkan kalimat-kalimat yang baik ketika kita bertakziah dengan harapan mereka akan terhibur. Dan perlu kita ingatkan di sini, perlu kita waspada dengan cara atau acara yang banyak dilakukan oleh saudara-saudara kita, yaitu menyediakan tempat tertentu, kemudian menyediakan makanan dan mengundang orang. Untuk membaca Al-Quran Ataupun bertahlilan istilahnya Untuk membaca tahlil Maka ini semua Tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah SAW Dan tidak pernah beliau perintahkan Dan tidak pernah dilakukan oleh para Sahabat Radila Anhum Ya tidak pernah diperintahkan oleh Rasulullah SAW Dan juga tidak pernah beliau contohkan Padahal di zaman beliau banyak orang yang meninggal dan juga tidak pernah dilakukan oleh para sahabat Jadi sunnahnya Hanya kita datang ke sana Justru kita yang membawa Makanan bagi orang yang terkena musibah Bukan mereka yang membuat Makanan Seorang sahabat bernama Jarid ibn Abdullah Boleh mengatakan kunna na'uddu al-ijtima'a Ila ahli al-mayyid Wasun'at al-ta'am Wasun'at al-ta'am Ba'da dafnihi minan niyaha ini seorang sahabat mengatakan, dulu kami menganggap bahasanya berkumpul, niyah berkumpul-kumpul di keluarga mayit dan juga membuat makanan. Setelah mayit dikuburkan, ini termasuk niyahah. Niyahah artinya meratap. Ya, jadi mereka para sahabat Rasulullah Anum menganggap bahasanya berkumpul-kumpul di tempat keluarga mayit kemudian mereka membuat makanan bagi bagi orang yang berkumpul di tersebut ini adalah termasuk niahah ya termasuk meratap yang dilarang di dalam Islam Imam Syafi'i mengatakan akrahu al-ma'tam ah, wa hiya al-jamaah wa illam yakun fihim buka fa inna dhalika yujaddidu yujaddidu al-huzn wa yukallifu al-mu'nah ma'a min al-athar ma'a min al-athar Beliau yaitu Imam Syafi'i mengatakan Dan aku membenci Al-Ma'tam Al-Ma'tam ini adalah Wahiyya Al-Jama'ah ah. Maksudnya adalah berkumpul di tempat keluarga mayat